Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Kamis 15 Maret 2018 dibacakan Ardiansyah. 4 jabatan eselon 2 di Aceh Singkil masih lowong. Jaksa periksa Sekda Kap terkait kasus laporan fiktif dana Pasar induk Biren di kawasan difungsikan sebelum puasa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Hal tersebut terjadi setelah pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas. Jabatan Eslon 2 yang kosong masing-masing Kepala Dinas Syariat Islam, Inspektor-Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan, serta Staf Ahli Bidang Keistimewaan. Empat Jabatan Eslon 2 yang kosong saat ini diisi pelaksana tugas yang memiliki jabatan lain. Selain Eslon 2, Jabatan Eslon 3 juga masih ada yang belum definitif seperti Camat Singkil yang telah bertahun-tahun diisi pejabat pelaksana tugas. Anehnya Bupati Aceh Singkil Dulmusrid belum juga melakukan mutasi untuk mengisi jabatan yang kosong. Hal itu penting agar tidak terjadi rangkap jabatan. Apalagi saat ini telah diterapkan aplikasi e-kinerja di mana pejabat dituntut bekerja sesuai tugas pokok selama 5,5 jam per hari. Zarlun Kejaksaan Negeri Nagan Raya sepanjang Kamis ini melakukan pemeriksaan terhadap dokteran desteku zamzami TSMM selaku mantan sekda KAPS tempat. Ia diperiksa dalam kasus dugaan laporan fiktif terkait pengelolaan dana pilkada Kip Nagan Raya sejak 2016 hingga 2017. Tiba di kejaksaan, Zamzami mengenakan pakaian kemeja dengan paduan corak biru bergaris dan memakai celana kain serta sepatu. Ia terlihat santai dan menuju ke ruang pemeriksaan guna memenuhi panggilan penyidik yang telah menjadwalkan pemanggilan terhadap dirinya. Di ruang terpisah, penyidik juga meminta keterangan terhadap kepala DPKA di Nagan Raya berinisial AKH. Pemeriksaan Kepala Dinas ini terkait kapasitas dirinya selaku tim anggaran pemerintah daerah menyangkut proses penyaluran anggaran kepada penerima dana hibah dalam hal ini KIP Nagan Raya. Kasih pidana khusus kejari Nagan Raya, Muksin SH mengatakan pemeriksaan terhadap mantan Sekda Kap Dr. Andes Tezam Zami merupakan rangkaian penyelidikan yang dilakukan kejaksaan terkait dugaan laporan fiktif pengelolaan dana pilkada yang sudah berjalan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp19,5 miliar lebih bersumber dari APBK Nagandraya. Sudarlun Pasar Induk Biren di kawasan Desa Curi atau Gelanggang Gampung, Kota Juang, Biren akan difungsikan sebelum puasa. Pemindahan pedagang dilakukan 21 Maret hingga 1 April mendatang. Kepala Dinas Penanaman Modal Perdagangan Koperasi dan UKM Biren Darwansyah mengatakan pada bulan April nanti jalan di depan RSUD segera dibangun menjadi dua jalur. Pra pedagang di ruas jalan ini dan beberapa tempat lainnya segera berpindah ke Pasar Induk Biren di kawasan Desa Curih. Pemkap Biren bersama dinas teknis dan pihak terkait lainnya telah mengadakan rapat Rabu kemarin. Intinya disepakati relokasi para pedagang di Pasar Impres ke Pasar Induk Curih dipercepat, yaitu sebelum awal puasa. Bahkan pihaknya dan perwakilan pedagang telah melakukan pendataan menyangkut penempatan para pedagang. Dalon Perum Subdivisi Regional 6 Blangpidi menyediakan stok gula pasir 400 ton yang bisa dibeli pedagang di pasar-pasar dan pemilik warung. Selain itu juga tersedia 2000 liter minyak goreng. Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional 6 Blangpidi, El Marvindra, mengatakan stok bahan kebutuhan pokok disediakan karena Perum Bulog selain usaha komersil juga untuk stabilitas harga di pasaran bila terjadi gejolak. Stok pangan yang tersedia bisa dijual ke pasaran dengan harga standar perum perumbulok. Stok gula pasir masih tersedia di bulok subdivisi regional 6 Blampidi 400 ton dijual kepada pedagang di pasar sesuai harga bulok. Harga satu goni 50 kg sebesar Rp530.000 atau Rp10.600 per kilogram. Sedangkan minyak goreng yang tersedia sekitar 2.000 liter dilepas harga Rp12.000 per liter. Elmar Vindra menambahkan pihaknya segera menjalin kerjasama dengan dinas sosial dan e-warung yang menyediakan bahan pangan bagi masyarakat yang terdaftar dalam keluarga penerima manfaat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Garilun penyidik Satreskrim Polres Loksemawe hari ini menyerahkan tersangka pembakar tower Indosat di Desa Belangwi Panjo, Kecamatan Belang Loksmawe ke Kejaksaan Negeri Loksemawe. Selanjutnya tersangka langsung dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Loksemawe untuk ditahan dengan status tahanan jaksa. Diberitakan sebelumnya, personil Satreskrim Polres Loksemawe berhasil menangkap MUC 41 tahun asal Belang Mangat Loksemawe, Kamis 1 Februari lalu. Ia ditangkap atas tuduhan telah membakar tower Indosat yang terletak di Blangwi Panjo Loksmawe, pada akhir Januari 2018. Berdasarkan data pihak kepolisian, MUC merupakan residivis kasus pencurian dan juga penganiayaan. Kasat Reskrim Polres Loksmawe AKP Budina Suha mengatakan, dalam berkas tersebut, pihaknya telah memintai keterangan sebas saksi, baik yang menangkap, keluarga tersangka dan juga pihak Indosat. Maka, beberapa waktu lalu, berkasnya dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti. Sekitar satu pekan lalu berkas tersangka dinyatakan lengkap. Hasil koordinasi lanjutan maka hari ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa. Sudarun KPU Sumatera Utara memutuskan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli atau JR Ance Selian tidak memenuhi syarat karena tidak mematuhi putusan Bawaslu terkait legalisir ulang fotokopi jasa SMA. Keputusan ini dihasilkan melalui rapat pleno KPU Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure Medan. KPU Sumatera Utara mengeluarkan empat poin keputusan yang intinya menolak legalisir surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI yang dilampirkan JR sebagai syarat pendaftaran pencalonan kepala daerah. KPU menganggap JR Saragi tidak menjalankan putusan bawaslu untuk melegalisir ulang fotokopi ijasa SMA miliknya, tapi justru melegalisir surat keterangan pengganti ijazah JR sempat menjelaskan jika ijazahnya hilang dan menganggap SKPI memiliki kekuatan yang sama dengan fotokopi ijazah. Namun KPU Sumut menilai tindakan itu tidak sesuai dengan amar putusan Bawaslu Sumut, sehingga Bupati Simalungun itu dinyatakan tidak memenuhi syarat dan terancam dicoret dari Kepesertaan Pilgub Sumatera Utara 2018. Anci Selian yang mewakili JR Saragi mengambil salinan putusan itu di kantor KPU Sumut mengungkapkan kekecewaannya. Ya, menilai KPU Sumut telah memperlihatkan ketidakadilan dalam proses pendaftaran bakal calon gubernur Sumatera Utara. Dari newsroom Sramitaung Permaskian Berita Malam edisi Kamis 15 Maret 2018. Berita pagi Sramedia FM Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet rw.sramedia.com. Follow je na Twitteru at SRAM.DFM. Svarlun,